kemudian saudara lu berita malam Medisi, hari ini Sabtu 10 Juni 2017 dibacakan Ardiansha. Tim gabungan berhasil selamatkan nelayan terapung di laut Rumah guru di Biren, dimasuki maling Tiga rumah di Trumon, hangus di Lalab, Sica, Ikuti juga sajian lainnya yang tim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 Garlun tim gabungan terdiri dari KPLP, BPBD, SAR, Rapi, dan TNI Polri bersama warga berhasil menyelamatkan Nasarudin, 58 tahun, yang terapung selama berjam-jam di Laut Lepas di perairan kawasan Tapak Tuan, Jumat Malam. Warga Gampung Lu Ketapang, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan itu terapung akibat mesin bud yang dinaikinya mengalami kerusakan. Dari informasi yang dihimpun, Nasarudin terseret arus ombak saat pergi memancing di perairan Tapak Tuan. Akibat mesin bot yang di bawahnya rusak, korban pun terapung-apung di laut selama berjam-jam. Atas insiden itu, keluarga korban melaporkan ke Satgas Sar Aceh Selatan. Ketua Satgas Sar Aceh Selatan, May mengatakan Nasarudin pergi memancing sejak siang hari. Karena tidak kunjung pulang hingga sore, keluarganya pun khawatir dan melaporkan ke petugas Sar. Pencarian korban melibatkan tim gabungan terdiri dari KPLP, BPBD, Sar, Rapi, TNI, Polri bersama warga. Korban baru berhasil ditemukan beberapa jam kemudian di Laut Luk Rukam atau pada Jumat malam. Setelah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan, korban dibawa pulang ke rumah keluarganya di Gampung Luk Ketapang. Darlun rumah milik Ridwan Abdurrahman, 45 tahun, warga desa Pulau Kiton kota Juang Biren yang juga guru Madrasah Sanawiyah Matang Gelumpang II. Kemarin malam dimasuki maling saat para penghuni rumah sedang melaksanakan salat tarawih di menasah desa setempat. Pelaku berhasil membawa sepeda motor milik korban. Informasi yang dihimpun pada malam kejadian, Ridwan Abdurrahman melaksanakan tarawih di Menasah Desa Pulau Kitan berjarak 300 meter dari rumahnya. Sementara istrinya Sri Wahyuni, 35 tahun, Guru Min Biren, bersama tiga anaknya pergi ke rumah orang tuanya yang berjarak 500 meter. Maling diperkirakan masuk ke rumah korban setelah mencongkel kunci penutup pintu depan. Maling dengan leluasa beraksi karena tidak ada orang di dalam rumah. Adapun barang yang diambil, satu kalung imitasi, uang 400 ribu rupiah, satu laptop, dan satu Honda. Pelaku selanjutnya melarikan diri dengan kondisi pintu rumah terbuka. Ridwan baru mengetahui rumahnya dimasuki maling setelah pulang salat tarawih menjemput istrinya. Ridwan sontak saat mengetahui harta bendanya termasuk sepeda motor telah raib. Korban segera melaporkan kejadian itu ke Polres Biren. Tak lama kemudian, polisi turun ke lokasi melakukan olah TKP. Zagalun kebakaran hebat menghanguskan tiga rumah warga di desa Gampung Sigling, kecamatan Truman, Aceh Selatan, Jumat malam, pukul 21.10, Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun seluruh harta benda milik korban, tidak satu pun berhasil diselamatkan. Devi Satria Saputra, warga Gampung Sigling, mengatakan ketiga unit rumah yang terbakar, yaitu milik Sabri, yang dihuni lima orang, kemudian milik Habibi, yang dihuni sembilan orang, dan rumah milik Nekti. Menurutnya api baru berhasil dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam tiba di lokasi. Harta benda milik korban tidak satu pun yang berhasil diselamatkan. Kepala pelaksana BPBD Aceh Selatan, Insinyur Sufli mengatakan api diduga berasal dari salah satu rumah yang kemudian merambah ke rumah sebelah. Dua rumah yang berkonstruksi kayu merupakan milik Sabri dan Habibi. Selain dikerahkan dua unit mobil pemadam, pemadam api juga dibantu warga. Pemadaman api juga dibantu warga. Supli mengaku belum mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, namun tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Darlun Raden Aldan Putra Fadillah, 17 tahun, tewas terkena sabetan senjata tajam saat berduel di bekas lapangan bola kampung Cicere, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Polisi masih memburu pelaku pembacokan. Kapolres Kabupaten Bogor AKBP AM Pastika mengatakan duel terjadi pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Jumat malam kemarin. Dari pemeriksaan saksi diketahui korban mulanya memberitahukan sejumlah temannya bahwa dirinya akan berduel. Di lokasi duel sudah ada beberapa orang dengan menggunakan tiga sepeda motor. Korban dan pelaku kemudian berkelahi hingga bersimbah darah. Korban mendapat luka pada sebelah kiri akibat sabutan senjata tajam yang dibawa pelaku. Korban langsung dibawa teman-temannya ke puskesmas Cigudeg. Namun karena luka yang dialami, korban meninggal dunia. Usai kejadian, polisi mendatangi lokasi duel dan menemukan dua bilah celurit. Polisi juga memeriksa saksi-saksi terkait kejadian ini. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah kabur. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Darlun seorang tentara Nigeria divonis mati oleh pengadilan militer atas pembunuhan seorang tersangka militen Boko Haram. Tentara yang diidentifikasi sebagai Hilary Jul dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersangka di Damboa, sekitar 90 km dari Maiduguri, bukota negara bagian Borno. Tak ada keterangan lebih detail mengenai pembunuhan tersebut. Namun bicara Divisi Ketujuh Militer Nigeria, Letnan Kolonel Kingsley Samuel, mengatakan seorang perwakilan dari Komisi HAM Nasional hadir dari persidangan militer saat pembacaan fonis mati terhadap Hillary Joule pada Jumat kemarin. Empat tentara lainnya juga dinyatakan bersalah atas sejumlah pelanggaran lain, termasuk seorang prajurit yang dipenjara 15 tahun karena membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan seorang anak di Maiduguri. Kelompok-kelompok HAM telah berulang kali menuding militer Nigeria melakukan serangkaian pelanggaran terhadap warga sipil dalam konflik dengan militan Boko Haram, termasuk penangkapan suwenang wenang penyiksaan dan pembunuhan. Darul setidaknya tiga polisi Afganistan tewas ketika sebuah pesawat militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara dalam sebuah operasi di wilayah Afghanistan Selatan. Dua polisi Afghanistan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara tersebut. Insiden salah sasaran itu terjadi Jumat malam waktu setempat selama penyerbuan di Provinsi Helmand. Demikian disampaikan Komando Militer Amerika Serikat di Kabul dalam sebuah statemen. Para polisi yang merupakan anggota polisi perbatasan Afgan tersebut tewas ketika sebuah pesawat Amerika melancarkan serangan selama operasi yang melibatkan pasukan khusus Afgan dan Amerika. juru bicara Gubernur Helmand mengatakan tiga polisi tewas dan dua lainnya luka-luka dalam insiden itu. Belum jelas bagaimana kronologi peristiwa tersebut, pejabat-pejabat Afghanistan dan Amerika mengatakan tengah menyelidiki insiden itu. Serangan-serangan udara oleh pesawat-pesawat perang Amerika telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir di Afghanistan Ini terjadi seiring Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan permintaan dari para komandan militer akan tambahan ribuan tentara internasional. Udarlun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan pencabutan blokade di Qatar. Erdogan menyerukan hal tersebut setelah menyetujui undang-undang tentang pengiriman pasukan Turki ke Doha. Erdogan berjanji untuk tetap mendukung Qatar setelah persetujuannya yang cepat atas undang-undang tersebut yang diloloskan Parlemen Rabu lalu. Namun Erdogan dengan tegas menolak tuduhan bahwa hal tersebut sebagai bentuk mendukung terorisme. Erdogan mengatakan bahwa mengisolasi Qatar tidak akan menyelesaikan masalah. Erdogan yang telah lama mencoba memainkan peran sebagai pialang kekuasaan regional mengatakan Ankara akan melakukan segalanya untuk membantu mengakhiri krisis regional. Turki telah mempertahankan hubungan baik dengan Qatar serta beberapa tetangga Teluk Arab lainnya. Turki dan Qatar telah memberikan dukungan untuk ikhwanul muslim di Mesir dan mendukung pemberontak